di atas awan, di atas awan berbentuk naga, madrinya n g tampan dan rupawan, tepuk tangan untuk suca tiga. jumpa, jumpa dan jumpa lagi dengan Karin, si mata minimalis dan hidung ekonomis, gara-gara. どうややん、a っせ chapet、たに a じあう m a n a j e r saya。a もや、n ャニージャンガン。パーマス a あすらまって、パサ a ン、パサパン、こんじかまるかんま s a p a m k u n chapet、たに a じあう m a n a j e r saya。はあ マカニャバン。 Yeah. s e n g g a n y a kalau dia lapar dia kenyang、yeah. jadi ya karena ini sebagai anak kecil yang berpengalaman kan r e a ini men-survey bahwa anak kecil z a m a n sekarang itu mainannya HP HP yang、yeah. yeah. non t video yang legs アイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアアイアイ Ajin. Walaupun karena suka bermain, tapi permainannya selalu berhubungan dengan pendidikan、gitu. Misalnya main peta umpet, tapi ngitungnya pakai bilangan p r i m a Sekolahannya Cara menentukan pemeran dalam permainan ini Kita bisa tengok dari mukanya Dia cocoknya jadi apa Kalau kakak ini cocoknya jadi guru Mukanya rada-rada cerewet、yeah. <tuk> <tuk> Kalau kakak yang sebelahnya Kalau kakak yang sebelahnya ini cocoknya Jadi kepsek Karena hidungnya kepsek どうしたのどうしたのどうしたのど e したのどうしたのどうしたのどうしたの a うしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたのどうしたの gurunya marah-marah, marah-marah sama Karin, eh Karin gak tau aja kerja kau ya, capek k a y a aku nak muka kau itu, gak tau aja kau, kau cari sampe dapet, akhirnya Karin tanya sama mbah Google,、euh, oke、okay、Google, kenapa bumi itu bulat, Rin, kok gak kasian nengok aku Rin, udah banyak Sama aku ring Masih nanya kau juga Belum lagi pertanyaan Kapan Radit nikah <SILENCIO> 山田さんもよくもらうとおり。